h a l o Bapak Hari. s i a n a silakan Pak. Tujuh seribu persen dengan padalaniskan hidup padalaniskan. Apalagi ya Presiden kita. Tapi kalau Presiden k i t a mengaduinya ke rakyat tuh, bukan ke, ke backingannya karena nggak ada backing lagi dia. Terima kasih. Lao Bapak Zainal. Ya. Ya, silakan Pak. Tapi kebirokrasi kita kan, d a r a t n itu warisan dari dulu, warisan dari zaman r Baru, di mana.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 サ <Yeah. S 2> イのジュリファーダーラン、ウキンウソウ、ウキンクウキュウミヤ、ウントフォランジェリビューオファトルビューオファー、ジャナパケグルミヤンスカラギニ。パペアティパ、ダーランコメンタニア、パコトパラビューオファー、イダスナン、のヤンティブリトファーダー、ジェリティブペアレスイアラン。 バイバいバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ ミドラビスネス、ア m ネビスネスメントフォン、ダムティゲティゲスメントフォン、ン kami ダムティゲティゲスメントフティフォン、ダムティゲティゲスメントフォン、ダムティゲティゲスメントフォン、ダムティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲティゲテ カラオディタゴー、マガドゥ、ケベキンニャ。カラオディカラシ、モゴクディアムディアム、デンマガンバット・プログラム、アガティダ、ブリジェンランジャー。カラディハルシ、マラハマラス。カラオディパチャ、ディアムンゴガット。デンカラオディブリプロアラン、マンヒンダー。セティアッププトスアン、ハロスディボアン、ガンバン。アパコメンタランダム、ミネガルディフェダランタンタンバクラティネ、ナムティゲスメカミブカウントカナ、セラカンス、カリラギナムティゲスメ m e t r a b i s n i s Dahlan Iskan mengatakan, menceritakan, Birokrat itu binatang paling aneh sedunia. Kalau ditegur, mengadu ke backing-nya. Kalau dikerasi, mogok diam-diam dan menghambat program agar tidak berjalan lancar. Kalau dihalusi, malah malas. Kalau dipecat, dia menggugat. Dan kalau diberi persoalan, menghindar. Setiap keputusan harus dibuat mengambang. Oke,、okay, saya terima. Opini yang pertama menanggapi...、Uh... itu Pak はそれ l a n itu m e い、b e r i k それ perumpamaan i い、u sangat tepat sekali itu bagus sekali artinya dia bisa melihat persoalan dengan demikian jernih、ya. dia mengatakan seperti itu itu orang bagus itu, itu jadi presiden itu cocok itu karena dia meng mengerti kelemahan gitu ya kelemahan, segala kelemahannya mengerti kalau justru orang yang kayak gini yang diperlukan gitu ya terima kasih ya terima kasih kembali Pak Budi selamat sore、uh, Bu saya setuju dengan pendapat yang barusan ini Bu nomor dua. Kalau perlu Pak Dahlan coba cari deh Akte politik mana yang mau diangkat jadi presiden Saya tusuk nomor satu Pak Untuk Bapak, terima kasih ya, Terima kasih Pak b u d i Masih diberikan kesempatan untuk yang lainnya Ram 339160 Mitra bisnis, Dahlan Iskan Menceritakan Birokrat itu binatang paling aneh Sedunia, kalau ditegur mengadu ke backingnya Kalau dikerasi mogok diam-diam Dan mengambat h program Agar tidak berjalan lancar Kalau dihalusi, m a l a h m a l a s Kalau dipecat, dia menggugat. Dan kalau diberi persoalan, menghindar. Setiap keputusan harus dibuat mengambang. Apa komentar Anda mendengar definisi d a l a n tentang birokrat ini? 6339-160. Pak Soni, selamat sore. Pak Soni? Pak Soni? Terputus? Oke, s i l a k a n dicoba kembali. 6339-160. ごめんなさい。 Ya, terima kasih Pak Soni, selamat sore Ya, memang itu ya Pake n e g i harus banyak dibina Kayak pake-pake sasta itu Jadi supaya kerasa j a Kalau mereka, k a n kan gak pernah kita Kerja, m a s a l a h a s a yang penting makan gaji doang Jadi、yeah. eh, Ya itu saya nak udelnya aja Menurut saya ya、yeah. kalau, kalau Pak itu pada n e g e i resen Kita pilih d i dah Terima kasih Pak Robert, selamat sore Iya sore s i l a k a n Iya,、uh, satu hal ya, yang tadi bilang bahwa problem solvingnya yang perlu ya betul ya Jadi apa ya, yang harus dilakukan Kemudian、uh, itu sudah listnya dari p a d a h a l kurang itu saya tambahin、uh, Birokrat itu kalau makan n gak kenyang-kenyang Kemudian makanan orang lain mau diambil juga itu Baik, terima kasih Terima kasih Pak Robert Dan yang terakhir saya terima Pak Aditya, selamat sore s l a m a sore s Itu l a a k n i menurut saya Pak Dahlan Islan Betul sekali Ya begitulah kenyataannya Kalau kita harus b e k e r j a s a m a atau berhubungan dengan Birokrasi Tapi ada satu hal lagi Dalam berhubungan dengan birokrasi Hal yang mudah Harus dipersulit Supaya biaya silumannya naik Itu aja Bu Terima kasih Pak Aditya Dan Anda yang lainnya sudah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 Kalau kita lihat SBN ini lemah sekali ya, karena dia terbelenggu sama partai dan kepentingan. Jadi dia memilih-milih menteri juga semua hitung-hitungan kalkulator. Kalau saya pecat ini, nanti saya j a t u h lagi. Intinya begitu a j a Jadi sebenarnya kalau memang mau membereskan semua masalah di Indonesia, itu partainya d i b u b a r k a n a j a Jadi nggak usah pakai partai menjadi presiden yang independen saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Pak Sapri selamat siang. ya Selamat siang. Silakan.、Uh, ya, saya pikir itu hanya permainan oknum-oknum yang ada di pelabuhan atau、uh, yang yang berwenang di sana ya. Acaranya lah termasuk. Karena kalau antar-antar kan tidak ada pungli-pungli. Tapi kalau seperti ini, k a n a d a y a n g main mel-mel begitu ya, supaya bisa lewat di soal、ah, mereka. menyuap petugas n y a supaya dikasih fasilitas supaya bisa masuk dulu nah itu memang sopir-sopir udah memerlukan seperti itu nah itu jadi a h、uh, a n c a r i uang lah untuk、uh, petugas-petugas di sana kalau nggak disulitkan begitu kan nggak ada pemasukan、gitu. ya terima kasih Baik, terima kasih silakan pak, komentarnya apa pak、uh, kalau selama pelabuhannya keadaannya begitu e m a n g untuk menampung kendaraan begitu besarnya sih udah gak mungkin ya kapal roronya ditambah juga pelabuhannya juga gak sanggup mau diperluas itunya daerahnya atau tempatnya gak ada kita doain aja lah biar jembatan Selat Sunda itu bisa terwujud ya baik terima kasih Pak Sata baik Pak Hari selamat Siang, silakan, Mbak Ari. Iya. Ini b e t u l n y a kan udah b e r k a l i k a l i ya? Kelihatan kan bahwa presiden kita tuh nggak bisa kerja kayaknya. Anak buahnya kayak gini terus nggak siap m a p a n tuh. b o l a k b a s Iya, sepertinya terputus bersama Pak Hari 6339160 mitra bisnis. Bapak Rio, selamat siang. Selamat siang. y a komen t a r a n d a Ya, ya kalau menurut saya mestinya pihak-pihak yang terkait dengan、uh, akses transportasi merak batu ini itu sudah paham betul latar belakang kenapa bisa terjadi kemacetan seperti itu nah kalau hal tersebut sudah terjadi berulang-ulang kali dan tidak mampu diantisipasi artinya ya kepalanya aja itu yang diganti gitu siapa yang mampu untuk mengantisipasi itu Kalau memang dia punya proposal yang baik untuk mengantisipasi itu termasuk pengadaan kapal untuk penyebangan e r dan sebagainya, ya itu aja yang ditunjuk. Kalau memang dia tidak mampu, ya berseru aja, m u n g i n e r b e g i t u aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rio Panton, selamat siang. Selamat siang. Ya saya pernah ya, pakai startup dari Lampung ke mana. Jadi itu prinsipnya Pak Mbak itu apa m a s i h bayar Pak. Jadi kalau s e r e k mau lewat itu, itu mesti ada maklarnya gitu. Kalau nggak m e l a k u k a n maklar itu nggak bisa. Jadi memang kayaknya tuh ada unsur sengaja supaya dapat uang i t u Yakin itu, Pak? Itu karena apa? Coba bisa dicek、gitu. kalau apa -apa, lapangan itu. Cek itu serak apakah bisa mereka langsung,、uh, langsung masuk apa, gerbangnya, lantas bayar, lantas berangkat. Nggak bisa. Pasti akan d i p e r s u l i t Itu yang saya tahu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, untuk mengatasi kemacetan di Merak itu, harus ada、uh, perusahaan pelayaran dengan tarif swasta n i s a s i h teman. Kalau tarifnya tetap diatur oleh pemerintah, itu sampai lebaran maunya juga ngebakaran peratasi itu. Jadi, lebih baik dikasih、uh, bebas saja untuk... パリフィア、スチューリンうジャンディマウイノレ、トゥサンスワスタイム、パリフィンフォンディ、ピザンフォ i s ブランアネコ。バイクマガシー、シューランガメンパネマジョニー、プロフィアム、セラファイニー、プロ n ィンサジャイニー、ファンナマウリブワー、ジャンバーパビト、スパイアリフォンサブサラジャイニー、シューランジャイプワー、スパイ a ランジャイキャーチャー。 ジョニー、パシャンパワーオーや、マシャンパー。コメントね。ハローコメンダーサイヤー。イニビーサメマンディブワタンガンパタ n ィ、シュパヤティンボル、マタペンチャリアン。パドワー、イト、モンキンメンホーキト、マンオント Yang apa Gubernur Wanten maksudnya Yang Ibu Atut, k a i r i a Itu dia juga harusnya、uh, Udah udah nila, udah sadar gitu Ini kan berulang kali Atau memang bangsa kitanya yang suka gitu Yang s e n a n g berulang-ulang kali Melakukan kesalahan gitu Terima kasih Baik, terima kasih Pak Waluyo